Assalamualaikum sederlun berita malam medisi hari ini Jumat 9 September 2016 dibacakan Ardiansyah Antisipasi kemacetan polisi stop kendaraan di Lok Seduh Sebanyak 191 haji ilegal asal Indonesia ditahan di Mekah Gubernur Lantik ZulkifriHS sebagai Ketua Badan Pengawas PDPA Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Seram BFM. Berita malam ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Loks Radio Looster 94,6 FM Aceh Tenggara, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Loks Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Seram BFM. Ujadlun, sejumlah kendaraannya akan menuju Lamno atau Barat Selatan diminta berhenti di kawasan Luk Sedu, Kecamatan Lepung, oleh petugas kepolisian. Hal itu menghindari kemacatan panjang di sekitar lokasi longsor di Gunung Kulu, Kecamatan Lung, sehingga warga diminta beristirahat sementara di kaki Gunung Paro tersebut. Amatan Seram BFM, sore tadi petugas memberhentikan semua kendaraan, guna memberitahu adanya longsor dan meminta mereka berhenti. Sementara di lokasi longsor terlihat antrian kendaraan di dua arah mencapai ratusan meter. Sudah lun, ratusan warga negara Indonesia ditahan di Mekah Arab Saudi atas tuduhan haji ilegal karena tidak memiliki dokumen yang lengkap. Menurut pelaksana tugas konjen RI, jedah di Yunus ada 191 WNI yang ditahan dalam penggerebekan di pintu masuk menuju Mekah. Di antara mereka adalah haji backpacker dan penjual makanan. Yunus mengatakan sebenarnya ada 221 orang yang ditahan dalam penggerebekan itu, 191 di antaranya WNI terdiri dari perempuan, lelaki, dan anak-anak. Hingga kini KJRI Jeddah belum diizinkan untuk mengakses tahanan imigrasi Saudi di mana para WNI ditahan karena masih musim haji. Sudahlun Gubernur Aceh Dr. Zaini Abdullah melantik Zulkifli sebagai Ketua Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh. Posisi mantan Kepala Bapada Aceh periode 2015-2016 ini menggantikan Azhari Hasan, asisten 2 setda Aceh yang selama ini menjadi ex-officio. Pelantikan itu berlangsung di ruang pertemuan pendopo Gubernur Aceh Cuma Siang. Gubernur Zaini dalam arahannya menyampaikan bahwa keberadaan PDPA selama ini menjadi suatu instrumen penting dalam upaya meningkatkan ekonomi Aceh. Karena itu dotoza ini berharap pergantian Ketua Badan Pengawas ini bisa membawa penyegaran kepada PDPA sendiri. Sehingga bisa mendorong kinerja PDPA ke depan dengan memiliki semangat baru untuk menjalankan operasional bisnisnya secara kreatif, inovatif, dan produktif. Sudahlun Badan Penanggulangan Bencana Daerah Aceh Selatan hari ini memasang tenda di lokasi pencarian korban yang dimangsa buaya. Tim gabungan diperkirakan menginap di lokasi penyegar. Hingga korban ditemukan Kapolres Aceh Selatan AKBP Ahmadi Bersama sejumlah kasat dan muspika klut selatan Hingga berita ini diturunkan juga masih tampak berada di lokasi Korban belum juga berhasil ditemukan Meski upaya pencarian berlanjut Sebagaimana diberitakan Noval Firman Syah Santri Pondok Pesantren Darur Syuhada Aceh Selatan Hilang di Mangsa Buaya saat mandi bersama rekannya di sungai dimaksud pagi tadi Selang 15 menit mandi, korban meminta tolong kepada rekan-rekan korban karena merasa kakinya ditarik oleh buaya. Kedua rekannya berupaya membantu dengan cara menarik tangan korban. Namun tidak berhasil sehingga korban langsung ditarik buaya ke dasar sungai. Sudah lun badan jalan menuju lokasi penangkaran gajah yang berjarak 2 km dari jalan Perlak lokop di Gampung Bunin Aceh Timur Amblas akibat abrasi sungai. Akibatnya akses menuju ke CRU putus total. Nazaruddin Kabir Dishutbun Aceh Timur mengatakan, Kamis malam hujan deras dan angin kencang sehingga badan jalan amblas akibat abrasi sungai yang sedang banjir. Badan jalan yang amblas 15 meter. Sejumlah tiang listrik ke CRU juga hanyut di bawah arus. Selain itu longsor dari perbukitan menutupi beberapa titik badan jalan. Akibat ambles jalan akses menuju CRU terputus sehingga warga di CRU jika hendak keluar jalan Perlak-Lokop harus jalan setapak dari perkebunan warga. Pihaknya telah meminta Dinas Pekerjaan Umum Aceh Timur untuk menurunkan alat berat guna mengeruk perbukitan guna membuka jalan baru. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi Zadlun, lebi dari 11.000 guru di Turki diberhentikan sementara karena diduga terkait dengan Partai Pekerja Kurdistan, PKK, sepekan sebelum murid-murid masuk sekolah selepas liburan. Perdana Menteri Binali Yildirim mengatakan, ia memperkirakan 14.000 guru memiliki kaitan dengan kegiatan teror. Kementerian Pendidikan Turki mengatakan, 11.285 guru diberhentikan untuk sementara waktu maupun cuti dengan bayaran sambil menunggu penyelidikan lebih lanjut. Puluhan ribu pegawai sektor pendidikan negara dan guru-guru pribadi lainnya juga dibersihkan setelah kudeta yang gagal di negara itu Juli lalu. Sudah lun Presiden Jokowi Dodo melantik Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kepala Badan Intelijen Negara. Pelantikan berlangsung di Istana Negara Jakarta Jumat sore. Dengan pelantikan ini maka Budi resmi menjabat Kepala BIN menggantikan Sutyoso. Mengikuti janji sumpah jabatan yang diucapkan Presiden Jokowi, Budi berjanji akan selalu setia pada negara Kesatuan Republik Indonesia menjunjung hak hasasi manusia, demokrasi, dan supermasi hukum. Sebelum dilantik, Budi telah menjalani uji kelayakan dan kepatutan di Komisi 1 DPR RI. Semua fraksi di DPR menyatakan Budi layak dan patut menjadi kepala BIN. Pelantikan hari ini terbilang mendadak dan tidak ada jadwal resmi presiden. Dari Yunus Tom, Serambi Tanjung Permayeski berita Malam ini Jumat 9 September 2016. Berita pagi Serambi FM bisa Anda kembali pukul 7.00 waktu Indonesia Barat. Berita malam ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com atau juga Twitter @serambifm. Wallahul muwaffiq.